Alhamdulillah Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amdinani. wa asyhadu alla ilaha illallah la syarika lah ta'dhiman wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ifwani amma ba'du Ma'asyiral ikhwah fid din azakumullah ya uh, untuk memberikan nasihat Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi kepada Antum sudah lebih dari cukup. Yang ada cuma mengulangi. Atau saya juga tidak tahu apa maksudnya. Ustaz Abu Azim. Insya Allah Ustaz beneran. Meminta untuk menyampaikan nasihat yang berhubungan dengan motivasi. Iya mungkin saya bersangka baik maksud beliau karena Antum saat ini berada di... Kota atau di daerah yang demikian tantangannya besar Sekaligus juga mungkin ya Ini kesempatan bagi kita semua untuk bisa Meraih keutamaan yang sebesar